بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل Wahai orang-orang yang beriman, bertakulah Allah, hak tuhanku, dan janganlah engkau menolak orang-orang Muslim. Wahai orang-orang muda, bertakulah Allah, yang menciptakan kamu dari satu nafsu, dan menciptakan dari itu suam dan isteri, dan dari mereka banyak janda dan wanita. Bertakulah Allah, yang Bapak ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah swt. Bahawa kesempatan ini kita dapat kembali melanjutkan kajian doa kita yang insyaallah mulai pekan ini sampai selanjutnya kajian kita kita akan awali dengan topik yang baru terkait dengan sunnah nabawi atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih lengkapnya hidup dalam naungan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kemarin telah kita selesaikan mengenai hadis al-arbain sekarang kita akan teruskan pada kajian topik baru bagaimana 24 jam bersama nabi bagaimana dari mulai bangun apa yang dilakukan oleh Rasulullah Bagaimana beliau berwudu, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau menyiapkan pekerjaannya. Jadi dari bangun sampai dengan tidur lagi, bagaimana aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu ibadah yang ritualnya ataukah itu hal-hal yang terkait dengan kehidupan hariannya. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa runtutkan kajian kita mulai di pekan ini. Hari ini kita akan ambil mukaddimahnya saja dulu. Mukaddimahnya atau pendahuluan ya mengapa kita mesti mempelajari Sunda Nabi SAW atau dalam bahasa lain apa manfaatnya pelajar Sunda Nabi SAW bagi kehidupan kita sebelum kita mulai kajian kita saya ingin mengingatkan satu hal yang sangat penting terlebih ada kaitannya dengan musim hujan yang tengah kita lalui Bapak Ibu sekalian sebelum kita masuk kajian saya ingin mengingatkan lafad hujan atau istilah hujan itu dalam Al-Quran sedikitnya digambarkan dengan tiga kata tiga istilah istilah yang pertama disebut dengan ghaif ghaif ghaif kita temukan misalnya dalam Al-Quran surat Luqman surat ke-31 ayat ke-34 di sana ditemukan ada lima hak prerogatif Allah yang tidak diberikan pengetahuannya kepada siapapun termasuk makhluk yang paling dekat dengan Allah Jibril alaihissadam jadi jangankan manusia, malaikat pun tidak tahu Bahkan nanti Jibril Malaikat yang penyampai wahyu Yang sangat dekat dengan Allah Malah menanyakan kepada Nabi Muhammad Tentang satu di antara lima info ini Satu kata Allah Al-Musa. Tidak ada pengetahuan Melainkan milik Allah Satu yang memiliki prerogatifnya adalah Hanya Allah saja Pengetahuan tentang kiamat Jadi, Tidak ada yang mengetahui tentang kapan terjadinya kiamat Pada jam berapa Di hari apa, detik keberapa Bahkan di ayat ini spesifik disebutkan bukan yawmul qiyamah Kalau di ayat lain kan ada yasaluna ayana yawmul qiyamah. Di sini spesifikasi waktunya sa' inna Allaha 'indahu al-misa'. Kalau sa' itu bahasa kitanya jamnya. Jadi maksudnya dari mulai harinya jamnya, menitnya, detiknya itu hanya Allah yang tahu. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan satu informasi ada yang mengatakan kiamat akan terjadi pada tanggal sekian jam sekian, bulan sekian, hari sekian itu langsung bisa kita tepis langsung bisa kita acuhkan saja dulu pernah ada ramalan kiamat akan terjadi pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 itu ramalan suku maya dulu pernah diramal tahun 1999 karena tidak jadi diundur itu tanggal 9 dulu kan heboh itu saya posisi di Garut tanggal 9 <tuh> bulan 9 tahun 1999 akan terjadi kiamat jam 9 pasal itu sempit karena enggak kejadian diundur tahun 2012 enggak ya. kejadian juga sampai sekarang <tuh> jadi itu yang pertama yang kedua ini poin kita dan Allah lah yang punya hak mengatur hujan mengatur cuaca hujan di ayat ini itu disebutkan dengan kata Hai Bapak Ibu sekalian ada yang menarik di ayat ini, jadi ada dua kata yang menarik di ayat ini Satu, hujan diungkapkan dengan kata raif di, Raif itu asalnya bukan hujan Raif itu segala yang mengandung manfaat Pernah dengar istilah istighwatha? Istighwatha itu meminta kebaikan, meminta raif ya. Asalnya dari ista ditambah itu jadi istaratha Meminta kebaikan nah, Ini ingin memberikan pesan bahawa Sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik Semuanya bermanfaat, jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan Tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya Sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya pengetahuan ilmiahnya setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita jadi kalau misalnya <tuh> maaf ini kita alami hujan kemudian banjir ada sesuatu yang tidak kita harapkan yang berharus berevaluasi itu <tuh> kitanya jangan dikembalikan kepada Allah ya Allah tidak pernah kirim banjir Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat Jadi semua yang datang dari Allah itu oh, ghaifun, Lilainya bermanfaat Kalau kita kemudian merasakan ada banjir Ada yang sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi Mungkin ada wilayah sekitar kita Yang seharusnya jadi resapan air Yang seharusnya jadi penampungan air Dibangun bangunan-bangunan yang tinggi Dibangun tempat-tempat yang tidak mampu Meresap air lagi, nah itu evaluasi Kita yang harus melihat ke sana Yang kedua ini ada yang unik Ini saya ajarkan ilmu ya Jadi dalam bahasa Arab itu, ada yang menggunakan tajdid, ada yang tidak menggunakan tajdid. Contoh begini misalnya. Ada nazala, ada anzala, itu lain. Anzala. Ada nazala. Kita buka alih imrah misalnya ayat ketiga. Alif lamim, Allahu la ilaha illahu ala. Ayul qayyub nazzala alaykal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzal at wal injil Ketika berbicara tentang Quran bahasanya menggunakan nazzala tapi ketika berbicara tentang Taurat dan Injil bahasanya menggunakan anzala itu lain Ini agak unik ya ilmu ini Kalau menggunakan rumus hamzah af'ala anzala itu artinya peristiwa dimaksud Terjadi sekaligus Tidak bertahap Tidak ada tahapan Jadi ketika Allah menyebutkan Taurat dan Injil diturunkan kepada Nabi nya Taurat kepada Musa Injil kepada Isa Maksudnya diturunkan sekaligus ya. Jadi Taurat diturunkan Sepuluh firman Allah Diturunkan oleh Allah tanpa adanya tahapan Jadi sepuluh-puluhnya diturunkan Musa menerima di Tursinah Kemudian Isa juga menerima Injil Tanpa ada peristiwa-peristiwa tertentu yang mengiringinya Langsung diturunkan Tapi Al-Quran tidak Ketika Allah mengatakan saya turunkan Quran pada Muhammad Redaksinya dibalik, dirubah Dari Anzala menjadi Nazala Nah kalau ada Tajdi Ini artinya peristiwa dimaksud berlangsung secara bertahap Tidak sekaligus ada proses ya, Sekarang kita lihat ya beberapa contohnya Di surat Yusuf misalnya yang menggoda Nabi Yusuf itu siapa? Perempuan namanya? Kita sudah terjebak lagi itu. Tidak ada namanya Zulayah. Silakan cari di referensi manapun. Tidak pernah disebutkan nama nama istrinya pembesar Mesir itu dengan Zulayah itu tidak ada. Itu dari Israeliat ya. Cerita-cerita yang sampai kepada kita tapi fiktif nilainya. Hati-hati. Jadi tidak pernah ada keterangan nama istri dari al-aziz atau di Quran disebutnya umratul aziz itu namanya zulaikha yang kedua awas ini yang penting tidak pernah tersebut ada riwayat yang valid bahwa sosok perempuan yang diisukan bernama zulaikha itu menikah dengan Yusuf tidak pakai o. oh seringkali ada pernikahan ada pernikahan kemudian maaf ini ada ustaznya bahkan kiai-nya setelah selesai berdoa Allahumma alif bainahuma kama alafta bain Zulaiha wa Yusuf. Ya Allah tolong satukan keduanya dalam kebaikan seperti Engkau satukan Zulaiha dan Yusuf. Itu menurut pakar hadis ini doa yang tidak benar karena sudah ngajarin selingkuh. Baru nikah sudah ngajarin selingkuh dan Zulaiha itu tidak ada. Tidak ada nama Zulaiha. Di Quran disebutkan Imraatul Aziz. Nah, ada rumus di tafsir kalau orangnya tidak disebutkan itu artinya peristiwanya akan berlangsung kembali dalam konteks dan peristiwa yang berbeda sekarang orang selingkuh ada nggak banyak deh jadi peristiwanya berlangsung tapi indahnya Quran seorang yang salah itu tidak pernah disebut namanya selalu disamarkan Fir'aun itu jahat Fir'aun itu luar biasa durhakanya tapi tidak pernah disebut namanya Imratul Aziz begitu Anaknya Nabi Nuh yang disebutkan tidak pernah disebut namanya. Ini pendidikan ahlak kepada kita. Sejelek jeleknya orang. Kalau kita ingin memperbaiki, jangan dijelek jelekan orangnya. Rubah perilakunya. Kita kan kebalik ya. Yang salah perilakunya, yang dijelek jelekan orangnya. Kapan berubahnya? Okey. Ini yang pertama. Nah, ada kalimat di surat Yusuf itu. Wa ghallakatil abwaabawakala caitala. Ketika Imraatul Aziz menggoda Yusuf, dia menutup pintu. Kalau di Musaf kan diterjemahkan pintu kemudian ditutup ya ingat bahasa Qurannya pakai ketika menggunakan tashdid, ini artinya menutup pintunya ada prosesnya bukan satu pintu, dalam riwayat disebutkan ada tujuh pintu jadi ketika suaminya pergi dia ingin menggoda Yusuf, dilihat sampai mana suaminya, pintu pertama dikunci pelan-pelan, mundur pintu kedua pelan-pelan, sampai pintu kamarnya yang terakhir dilihat pelan-pelan Karena itulah bahasa Qurannya menggunakan tashdid. Wa ghalakatil abwa bahwa kalat haithalak. Nah, menurunkan hujan itu juga menggunakan tashdid. Yuna zilul qayyf. Surat ke 31 ayat 34 ayat terakhir. Yuna zilul qayyf. Dan Allah lah yang mengatur bagaimana dia menurunkan hujan Ketika menggunakan tasdid ini Ini ada pesan kuat yang ingin disampaikan bahawa Hujan itu sifatnya unik Pak Ibu Tidak ada yang tahu kepastiannya. Jadi ketika Allah menggunakan tasdid Mungkin ini di jaka parmaib Atau komplek jaka sampulnya Jalan A hujan Yang ini mungkin tidak hujan okay. Yang di sini hujan Yang ini mungkin tidak hujan yang di sini hujannya deras yang ini mungkin biasa-biasa saja karena itulah kegunaannya atau Al-Qur'an memberikan istilah dengan menggunakan tasjid wa yunazzilul ghaiz. Poinnya yang ingin saya sampaikan yang datang dari Allah semuanya itu tidak ada yang jelek Semuanya baik. Jadi kalau kita menerima dalam keadaan jelek, kita yang keliru ada sesuatu yang harus kita evaluasi. Yang kedua, kenapa menggunakan tashdid? Karena Allah Maha tahu tempat mana yang lebih membutuhkan ketika Dia menurunkan di antara rahmat-rahmat yang Allah berikan kepada kita. Baik. Sekiranya kita langsung masuk ya pada kajian kita. Jadi inti dari apa yang ingin saya sampaikan dibuka tadi. Kalau sekiranya ada yang turun pada kita, baik itu berupa hujan, karena itu Nabi mengajarkan doa. Allahumma soyibat nafi'an. Jadi kita minta kepada Allah sekalipun kita yang diminta soyibat itu bukan hujannya sayiban itu yang menimpa kita. Jadi Allahumma ya Allah, sayiban, jadikan hujan yang menimpa saya itu nafian membawa manfaat dalam kehidupan yang saya lalui. Jadi itulah sebabnya apa yang turun dari Allah semuanya baik. Kalau jelek kita evaluasi dan minta kebaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk pada kajian kita. Sekarang kita topiknya sekali lagi bagi, bagi bagi yang baru bergabung. Topiknya kita akan memulai kajian yang baru tentang sunnah nabawiyah atau sunnah nabawi sunnah Nabi SAW atau lebih lengkapnya judulnya hidup dalam naungan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana 24 jam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muqaddimah di hari ini yang akan kita bahas terkait dengan manfaat mempelajari sunnah Nabi jadi apa kepentingannya apa manfaatnya kita harus belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setidaknya digambarkan ada lima hal atau lima manfaat dari kita belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama Ilhamul Hobbi Ilallahita Anak. Ilhamul Hobbi membuktikan menampakkan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mempelajari sunnah Nabi bagaimana hidupnya sesuai Nabi, makannya sesuai Nabi, minumnya sesuai Nabi, solatnya sesuai Nabi. Mempelajari segala yang sesuai dengan Nabi ini, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu diantara tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cinta pada Allah, maka buktikan dengan ikuti Nabi. Mari kita lihat dalilnya. Surah Ali Imran Ali Imran surah yang ketiga ayat ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Kul ayat 31. Kul muhabbar, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kul katakan Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi." Jadi kalau kita benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kemudian kita ditanya bagaimana engkau membuktikan cintamu pada Nabi maka mulai ikuti Nabi. Segala dari yang paling kecil tata hidupnya sampai dengan ibadahnya yang paling besarnya kita pastikan bagaimana kehidupan kita sesuai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapa ibu sekalian, ini ada yang penting di ayat ini saya ingin cerita sedikit. Sahabat-sahabat eh, Nabi itu dari mulai Rasulullah mendidik para sahabatnya, kemudian para tabirun tabirut tamiin itu selalu diajarkan oleh Nabi untuk memiliki orientasi hidup yang jelas. Saya berikan satu gambaran. Biasanya kalau disebutkan orientasi hidup, kebanyakan kita berpikirnya hanya dunia saja. Nabi mengajarkan tidak demikian. Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya, kehidupan kita itu akan mengalami tiga masa yang akan kita lalui. Satu kehidupan dunia yang sekarang kita sedang lalui. Yang kedua kemana? Alam barzah. Yakin tidak kita akan meninggal Sekali lagi Yakin tidak akan meninggal Sekarang saya tanya bagi yang paling keras jawabannya Kalau kita yakin apa yang meninggal Kita akan meninggal Sekiranya kita diwafatkan hari ini Dan kita tidak tahu kapan kita akan kembali Bakal apa yang sudah disiapkan baik Dan kita yakin kita akan meninggal Boleh jadi diantara kita Akan kembali mungkin di hari ini Kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala karena itulah orientasi hidup yang kedua siapkan untuk persiapan alam barzah kita mungkin hari ini kita kembali yang ketiga ada al alam akhirat Al-Quran memberikan petunjuk setiap orang Islam itu kata Al-Quran itu harus punya rencana punya orientasi hidup kebahagiaan di tiga tempat ini lihat dalilnya surat Maryam, surat 19 ayat ke-15 itu kisah Nabi Yahya Saat dilahirkan di dunia Itu harus selam, harus bahagia Jadi jangan sampai ada di antara kita Sudah hidup di dunia, punya aktivitas Tapi hidupnya selalu menderita Galam, sedih terus kan? Selalu diuntung masalah Tidak, anda harus punya hidup Ketika dipercaya oleh Allah hidup di dunia Buat rencana hidup supaya bahagia di dunia itu Yang kedua, surat 19 ayat 15 Wayaumayamutu harus bahagia juga saat meninggal hati-hati uh, ya ada orang yang disebutkan di Al-Quran saat di dunianya itu kaya bahagia Innahu kana fi ahli adalah dia saat di dunianya itu gembira, luar biasa, senang hartanya melimpah, kehidupannya bagus tapi di alam barzah menderita sekali lagi, tapi di alam barzah menderita, tapi ada orang ada orang yang di dunia yang dia bahagia, di alam barzah pun dia senang saya tanya pada bapak ini pilih mana pak ya hidup hidup senang di dunia menderita di alam barzah atau hidup menderita di dunia senang di alam barzah jadi mana ya ah. kalau ingin senang dua-duanya dari sekarang bikin rencana buat rencana nanti di alam barzah akan ditanya inilah pertanyaannya man rubuga man imamuka makita buka nggak ma usah ditulis pak nggak usah diapalin sekarang otomatis itu, ya. kita siapkan amal, ya sampai di kuburan itu otomatis sudah dapat, apa kenikmatannya Ali Imran 169 sampai 172 ada orang-orang yang hidup di alam barzah itu luar biasa Pak Ibu sekalian sampai-sampai kata Allah surat ketiga ayat 169 sampai 172 jangan kira orang yang meninggal di jalan Allah itu wafat begitu saja Bald ahliya onendarabbi hamyurzakun, tapi sangat senang hidup di sisi Allah diberikan rezeki. Saking senangnya, fariyahena bimaatahum Allah minfati, waiyasta bishirona billadin alamnya lhaqubey minkhalfahum Allah khafun alehi walhamyazanun. Sampai-sampai saking bahagianya, ini kalau dia bisa keluar dari kuburnya, dia akan keluar, dia akan datangi keluarganya. Kamu jangan sedih, jangan nangis. Saya ini sekarang sedang bahagia. Kalau bisa cepat nyusul sini. Asa Quran, itu Quran yang bicara. Yang terakhir adalah kebahagiaan akhirat. Nah, rumusnya begini, kita lihat ya. Rumusnya, yang pertama Nabi mengajarkan pada para sahabat, pada para tabiin kemudian diajarkan oleh para sahabat, yang pertama dimulai dari sini, jangan mulai dari sini. Mulai dari akhiratnya dulu. Keluarkan ayat-ayat yang memotivasi kita sekiranya kalau melakukan itu mendapatkan kebahagiaan apa di surga nanti. Saya berikan contoh begini. Sahabat, itu kalau mau mengukur akhirat dia ukur kemampuan dirinya Dia keluarkan ayat-ayat Quran Bisa lebih. Bapak Ibu ingin masuk surga tidak? Pertanyaan keduanya Kalau sahabat tidak cukup sampai di sana Nabi tidak cukup Menyampaikan pertanyaan itu Susul dengan yang kedua, mau di surga yang mana? Nah, kalau Firdaus, surga adat Kelas-kelas tertentu pada level-level yang berbeda Di kelas ekonomi pun ada Firdaus Jadi surga itu nanti jadi surga itu kita lihat kita jangan terjebak pada namanya nama itu adalah nama-nama khusus di level-level yang berbeda sekarang surga itu punya 4 tingkatan punya 4 level satu level yang paling tinggi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam satu bersama Rasulullah ini pun ada dua ada yang langsung dengan Nabi ban ahabban sunnati siapa yang cinta dengan sunnahku Fakohat akhbari dia sungguh telah mencintaiku. Fakohat akhbari karena ma'rifil jannah. Siapa yang suka denganku itu bersamaku di surga. Bahkan dalam hisabnya pun sudah ditunggu oleh nabi itu lagi Sudah ditungguin buk pak. Ada yang datang. Yang kedua ada yang cuma jadi tetangga nabi. Tetanggaan tapi masih bersama nabi satu surga. Tetanggaan. Anawakafiluliatimi kahatayiniluljannah. Saya dengan pemerhati anak yatim begini di surga dekatnya. Level yang kedua. Itu adalah yang tinggal di Taman Surga. Dalilnya surat Az Zariyat surat 15 eh, surat 51 ayat 15 sampai dengan 23. Innal muttaqinafijannatin waruyun. Sementara orang-orang yang bertakwa ada yang tinggalnya nanti di Taman Surga. Apa keistimewaan Taman Surga? Sering saya ungkapkan kalau Surga biasa itu yang melayani pelayan Surga namanya wildanun bukan jadi kalau ibu sedang haus, dia ingin minum, datang pelayan surga, pangeran surga, tampan luar biasa, bawa bawa apa, namanya gelasnya saja terbuat dari biakwa biakwa abadi, biakwa kasih minmain, terbuat dari emas emas yang berkilauan. Bapak juga begitu, tapi di taman surga, sekali lagi taman surga, itu yang memberi langsung Allah pak. Akhi nama atahum rabbum, kalau kita butuh apa apa Allah langsung yang kasih. Apa amalan ni ya kita catat satu amalan taman surga ini tidurnya sedikit kanu kalila minale ini bayah jangan orangnya sedikit tidurnya banyak tahajudnya wabil ashanihum yastafiron kalau sudah menjelang mau fajar berhenti tahajudnya dia perbanyak istighfar pada allah itu penghuni taman surga ini agak tipis di bawah kalau ini sedikit tidur yang ini sedikit sedikit Tidur kayaknya doanya terlambat tuh. Yo, tiga sekarang. Sekarang kita lihat, saya mampu tidak di sini. Sahabat itu mukur dini. Sahabat mengukur, "Ya Rasulullah, saya enggak mampu di sini. Saya belum bisa bangun dengan baik, ya. Kemudian juga belum bisa konsisten istiqama untuk istighfar di waktu-waktu sahar. Apa yang bisa saya lakukan?" Tunggangi ayat yang kedua. Apa itu? Minimal turun kelasnya di surga yang seluas langit dan bumi. Ali Imran surat yang ketiga ayat 133 134 Wasari ila segera kembali kepada Allah segera istighfar kemudian harapkan punya rumah di surga seluas langit dan bumi apa amalannya tolong perhatikan 1 tidak ada tahajudnya tidak ada misalnya istighfar di waktu menjelang fajarnya Amalan pertama yang dilakukan adalah maaf banyak-banyak berbuat baik, berbagi. Yang kedua wal kalzimina laghayz, menahan amarah. Yang ketiga wal afina anin pandai memaafkan orang lain bila salah. Nah, yang ingin saya sampaikan, sekiranya Bapak Ibu belum sanggup pada yang pertama, tunggali ayat yang kedua. Harus jelas orientasi hidupnya. Jadi mulai hari ini misalnya maaf, aduh saya belum sanggup tahajud nih. Saya belum bisa bangun malam. Pilih kelas surga yang kedua. Minimal kalau saya tidak bisa tahajud Saya bisa memaafkan orang lain Saya bisa menahan amarah Masyaallah, ada seorang pemuda Saya lihat ada beberapa pemuda Jadi ceritanya sedang taklim, Nabi sedang mengajar Ada pemuda mau datang kata Nabi Akan datang seorang penghuni surga Hari kedua pertanyaannya sama juga Pernyataannya akan datang seorang penghuni surga Hari ketiga bahasanya berubah Aku mendengar Langkah penghuni surga Sahabat penasaran, singkatnya Ali dan Mu'adh mengikuti sampai di rumahnya. Ternyata dilihat menginap malam pertama, malam pertama itu tidak tahajud. Malam kedua, didengar bacaan Qur'annya terbata-bata, tidak lancar baca Qur'annya. Begitu hari yang ketiga tidak puasa muadhharan. Ali heran. Ali dan Muadz ini termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, bin al-ashlu basyara bil jannah. Saya ingin tanya Bapak Ibu Kalau sekiranya Bapak Ibu dijamin masuk surga Sekarang apa yang dilakukan Mau datang tidak ke masjid ini Untuk ta'lim dua Mau datang tidak Saya tidak berbicara Nabi Saya tidak berbicara Rasulullah Saya berbicara seorang sahabat Yang sudah diberikan kabar gembira Kamu akan masuk surga Masih penasaran dengan temannya yang disanjung oleh Nabi Akan masuk surga akan datang pemuda ahli surga, padahal dia pun sudah ahli surga Baik, disinilah kita harus membaca bahwa biroh sahabat dalam rahmat itu luar biasa Jadi kalau melihat temannya, misalnya lebih dari dia, itu ada kecemburuan Kita kan lain ya, kita kembali gitu Tetangga jamaah saja kita yang sewot Padahal tetangga yang jamaah, seharusnya kita terpancing ikut tuh Itu keladaan pertama yang disampaikan oleh oleh para sahabat Karena itu hati-hati jangan sampai mencela sahabat, Nabi sangat tidak suka Nabi sangat tidak suka Quran sangat memujinya dalam keadaan yang tidak punya mereka memberi dalam keadaan yang tidak sanggup mereka beramal kita setetes tesnya saja belum mampu sudah bisa mencela itu luar biasa oke okay. lihat sekarang nah ternyata kebiasaan pemuda tadi ketika ditanya oleh Ali dan Mu'ad jawabannya hanya satu lestumin ahli tahajud saya memang bukan ahli tahajud lestumin ahli syiam saya juga bukan ahli puasa bacaan Quran saya biasa-biasa tapi saya hanya membiasakan sebelum tidur Saya maafkan siapapun yang punya salah kepada saya Sebelum tidur Disebut oleh Nabi Seorang penghuni surga Yang ketiga yang terakhir Atau yang keempat turutannya Sekarang kita lihat Ya Allah saya udah gak bisa nih sesuai Nabi susah Yang kedua misalnya Saya juga susah bangun tahajudnya Tapi bola bisa bangun Yang ketiga Mau cita-cita rumah di Surga seluas langit dan bumi keluasan ya Allah ada nggak yang biasa biasa saja? Bisa. Datang seorang sahabat kepada Nabi pertanyaannya simple. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku ibadah yang sangat ringan tapi bisa masuk surga. Hebat ya? Ajarkan kepada aku ibadah yang sangat ringan tapi bisa masuk surga. Apa kata Nabi? Kerjakan yang wajib saja cukup. Salatnya yang wajib saja, puasanya yang wajib saja. Tidak usah tambah-tambah dengan sunnah yang wajib saja. Ketika orang orang itu pergi, Nabi mengatakan pada para sahabat, "La wistaqama dakhala al-jannah." Kalau dia istiqamah konsisten, masuk surganya. Cuma surganya di mana? Tapi ya, Pak, kelas ekonomi juga malah "Ainul ro'at wa la udhunun samiat wa la khatara ala qalbi pernah terbayangkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, maaf. Saya ingin tanya pada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu itu sudah punya cita-cita mau surga yang di mana? <SILENCIO> kalau saya yakin menurut saya ini belum jelas. Bukan jelas tidaknya ahli surga ya bukan belum jelas cita-citanya sehingga amalnya pun tidak jelas. Iya <SILENCIO> kan? <SILENCIO> kalau sedang bangun tahajud, kalau enggak ya enggak, gitu kan? <SILENCIO> kalau sedang nggak ada uang ngasih kalau enggak ada ya enggak tidak jelas. Kenapa? Karena tidak pernah punya sandaran amal Tidak menunggangi ayatnya Kalau kita ingin ikut Sunda Nabi Maka mulai yang pertama dilakukan Keluarkan ayat-ayat orientasi akhiratnya Tunggangi ayatnya Jadi sekarang ya Allah saya punya ingin cita-cita Di taman surga, kalau ini keberatan Misal di taman surga Hitung amalannya, satu tahajud Mulai dari sekarang rencanakan Kalau malam jam sekian saya bangun Orang-orang yang punya orientasi jelas Ini itu pasti amalannya akan tertata dia sudah siapkan, tidak usah repot-repot jauh-jauh, tadi kayak pemuda tadi gak sanggup tahajud, dia tunggangi ayatnya yang penting, tiap malam saya maafkan orang dijamin oleh Nabi masuk surga tapi yang paling penting diantara semua orang ini Al-Quran memberikan isyarat kalau bisa, maksimalkan dulu yang pertama ini. cintai sunnah Nabi usahakan seluruh kehidupan kita sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minimal kalau ini sudah diusahakan karena cintanya saja sekalipun tidak sanggup di sini level yang kedua yang bisa kita kita dapatkan jelas saya kira ya untuk yang pertama jadi mengkaji sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau mempelajari kehidupan Nabi itu diantara manfaatnya adalah membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala nah diantara para sahabat Nabi ketika beramal itu orientasinya biasanya dua satu ada orang yang ketika beribadah itu ya Alhamdulillah dia tidak peduli dengan surga dan neraka Kalau tadi kan kita masih melihat ya Surganya bersama siapa Di taman surga ataukah di surga seluas langit dan bumi Yang paling tinggi tingkatannya nomor satu itu Dia tidak peduli mau masuk surga silakan, Karena rahmat Allah Masuk neraka pun saya sayang Allah. Yang penting apa? Ada puncak di antara amalan itu nomor satu Adalah punya cita-cita karena cinta dengan Allah Ingin menatapnya di akhirat nanti jadi ada seorang diantara kita Atau diantara para sahabat dulu Yang beramalnya itu orientasinya Memang karena ingin melihat Allah Tidak ada yang lain uh, Saya beri ilustrasi begini Maaf. Ada dia setiap hari Selalu ada sosok yang memberikan kita makanan Kirim uang kepada kita Kalau kita sakit dikirimkan dokter Kalau kita ada salah diberikan solusinya dalam hidup Tapi sosoknya tidak pernah bertemu dengan kita Kira-kira Mau tidak kita bertemu dengannya. Sekarang begini, kalau diundang kira-kira jam 7 Mau bertemu sosoknya, datang jam berapa? Setengah 6, yang benar Subuh jam berapa tadi? Setengah 5 Diundang setengah 5, datangnya jam 6 Diundang setengah 5, datangnya jam setengah 6 Padahal kita mengaku kita ingin bertemu dengan yang dengan Nah, ada orang yang beramalnya itu dia tidak peduli masuk surga mau mau peng paling atas mau yang paling bawah, yang penting saya bisa melihat Allah. Lihat Al-Kahf Surat ke-18 ayat 110. <tuh> ada orang yang saking cintanya dengan Allah, dia itu orientasi amalnya hanya ingin bertemu dengan Allah saja. Aman kana rabbihi rabbih faly'mal amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang nanti ingin bertemu dengan Allah maka kerjakan amal-amal yang baik dan jangan muslih kepada Allah Subhanahu Wataala. Dihat di dunianya ingin bertemu, begitu bertemu di akhirat, wujuhu yooma idin al ila rabbihen nazira. Wujuhu yooma idin al ila rabbihen nazira. Jadi saya ingin sampaikan yang pertama, manfaat belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah menampakkan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, okay, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita teruskan dulu. Manfaat kita belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ma'rifatu hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam hayatan kamilatan. Mengetahui seluk-beluk kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara paripurna. Mengetahui selok belok kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara paripurna. Kalau saya sebutkan begini, Sunnah Nabi yang terbayang enggak banyak. Kebanyakan kita yang di, yang kalau disebutkan Sunnah Nabi yang terbayang itu ibadah ritualnya. Bagaimana salatnya sesuai Nabi gitu kan? Bagaimana zakatnya sesuai Nabi, umrahnya sesuai Nabi. Padahal dalam hidupnya Nabi juga tidak melulu salat. Nabi juga tidak melulu umrah. Nabi juga tidak melulu hanya hanya mengatakan masalah hal-hal ibadah ritual saja. Tidak, Nabi adalah seorang manusia yang normal, yang kadang-kadang beliau makan. Nah, dengan kita mempelajari sunnah Nabi, kita belajar bagaimana cara makan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tidak banyak yang tahu diantara kita. Misal, maaf ya, ini kan ada bapak-bapak nih, bapak dulu ya, jangan dulu ibu. Bapak-bapak kalau kalau keseharian ingin seperti Nabi, ingin mengikuti sunnah Nabi dan kemudian menjauh dari segala apa yang dilarang. Saya ingin tanya ini. Nabi itu pak diantara sunnahnya. Kalau setelah makan tuh cuci, cuci piring sendiri. Cuci piring sendiri itu. Itu nabi. Ya. Itu nabi Nabi saw. Jadi ketika beliau makan, makan misalnya sudah dihidangkan diantara sunnah nabinya. Inilah pentingnya kita belajar sunnah nabi. Bagaimana nabi itu makan. Bagaimana Rasulullah menghadapi hidangan. Kebanyakan selama ini kan kita cuma belajar bagaimana sholatnya nabi, takbirnya sesuai nabi. Tapi kita tidak pernah mengkaji bagaimana sih kehidupan nabi kesehariannya ternyata nabi itu orang yang bukan melulu senang sholat tapi ketika dihidangkan makanan itu kona dengan makanannya contoh misal bagi kita yang ingin mengikuti nabi-nabi mengatakan kalau makanan sudah dihidangkan jangan dikomentari jangan dikomentari eh, kita lihat kalau enak kita makan kalau tidak enak tidak kita komentari yang kedua kita nanti akan tahu bahwa Rasulullah itu Masya Allah setelah beliau selesai makan cuci piringnya sendiri ada misalnya pakaiannya yang bolong-bolong dijahit sendiri Ya. Oh, nah ibu-ibu di belakang ya. <laughs> Tapi juga begini maksudnya meneladani dengan keteladanan yang cerdas gitu ya. Kalau nggak bisa jahit, ya latihan dulu pak ya. Bukan berarti harus jahit sekarang nggak juga. Maksudnya ya pergi ke tukang jahit sendiri itu ya. Saya teruskan dulu. Yang ketiga juga sebelum sampai pada poin selanjutnya, bagaimana menikmati hidup itu dengan indah. Mungkin begini kita lihat ya. Nabi dan istrinya, Aisyah r.a. Ketika menjalani hidup itu sebagai manusia yang normal. Kadang-kadang nonton gulat. Aisyah tidak kelihatan diangkat oleh Nabi. Kadang-kadang balap lari berdua. Gitu. Kadang Nabi yang unggul, kadang-kadang Aisyah yang unggul. Jadi ada sunnah Nabi hal-hal lain. Yang dalam kehidupan yang normal yang bisa kita teladani. Kalau zaman Nabi dulu nonton gulat misalnya. Sekarang kita bisa jalan-jalan. Waktu-waktu senggang, antara misalnya waktu libur. Bapak bisa bawa keluarganya menonton sesuatu yang baik bisa liburan lihat sesuatu yang indah yang baik itu bagian dari sunnah nabi ambil nilainya baik yuk kita tuliskan dulu kemudian yang ketiga manfaat belajar sunnah nabi SAW alaihi wasallam sunnah wal bidah mengetahui mana yang sunnah mana yang bidah itu penting karena sekarang saya lihat mohon maaf ini ya sebagian yak kita itu tidak bisa membedakan mana yang bidah mana yang bukan bidah mana yang sunnah mana yang bukan sunnah itu lain ada istilah-istilah yang harus kita pelajari yang spesifik menerangkan perbedaan di antara keduanya ada kasus yang sangat luar biasa, ini agak menggelitik tapi juga salah total misal begini, kemarin di bilangan galaksi salah satu masjid, itu ada kasus yang disampaikan, sebagian aliran mengatakan, maaf ini bahawa sekarang, di antara sunnah nabi itu, dilarang kita berinteraksi masalah keduniaan, termasuk jual-beli itu dengan non muslim tidak boleh berinteraksi jual-beli dengan non muslim, harus dengan orang islam saja Halam hukumnya. Nah sekarang aliran ini diantaranya pengikutnya itu gak bisa hidup Ingin ke Saudi Arabia saja Bekerja di sana, mengejar gaji gitu kan Kejar di sana, bayangannya bahwa Interaksi itu tidak boleh dilakukan Kecuali harus dengan orang Islam Saya sampaikan dengan ringan sekali Ya bapak ke Saudi pakai apa? Pakai pesawat, pesawatnya buatan siapa? Kan? Pakai bis ke bandaranya Buatan siapa gitu? Apa Mungkin jalan kaki kan tidak begitu Jadi ada sunnah-sunnah yang terkait dengan ibadah ada sunnah-sunnah yang terkait dengan kehidupan Tapi juga ada hal-hal kehidupan yang normal Yang perlu kita bangun bukan hanya dengan orang Islam saja Misal begini, maaf ya Sunnah Nabi yang terkait dengan al Al-alakuh al-insaniyah Hubungan kemanusiaan Kita masak ya, kita punya tetangga Tetangga kita yang satu non-muslim Yang satu muslim Begitu kita masak sup, misalnya maaf masak sup, Baunya kecium sama yang non-muslim, dikasih gak? Masak kadang-kadang tetangga banjir aja nggak kita lolongin ya kita lihatin ya. saya mohon maaf ini saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian kalau kita ingin belajar Sunan Nabi jangan setengah setengah kemarin itu waktu kebanjiran itu ada perasaan kesal Bapak Ibu coba bayangkan ya maaf ini kalau tetangga sakit rumah besar mungkin nggak nengok nggak tahu wajar tapi kalau Allah sudah mengirimkan bencana musibah misalnya di hadapan matanya melihat saudaranya menderita ada seorang ibu bawa anak dengan ayahnya jangan tergopoh gopo Ini masih sempat-sempatnya menyuting, mem memvideokan. Ya. Seharusnya dia bisa tahu apa yang bisa didahulukan, diprioritaskan. Justru Allah tampakkan ladang amal di hadapannya untuk bisa digarap dalam hidupnya menjadi ibadah. Kalau sudah ditampakkan di hadapannya belum juga mau beribadah dengan cara apa lagi dia dibantu bisa ibadah? Dengan cara apa lagi? Gitu? ini masih ada orang yang orang yang sedang menderita orang-orang lain sedang diuji dengan musibah dia masih bisa mengabadikan itu sempat-sempatnya ya. memang tidak dilarang silakan, tapi ada prioritas dalam amalan kehidupan kita ma'rifat sunnah wal bin'ah mengetahui mana yang sunnah mana yang mana yang bin'ah selanjutnya yang keempat <Sess94> raf'u'l haraj' indam, indam tithalil awamir mengangkat satu kesulitan ketika kita ingin menunaikan ibadah apa maksudnya ada dalam ibadah-ibadah kita, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contohnya dalam kehidupannya, memberikan sunnahnya, diantaranya tidak satu dua contoh saja. Misal ada yang tidak cuma satu contoh, ada yang dua contoh, ada yang tiga contoh. Nah, diberikan banyak gambaran ini, ketika tahu ilmu tentang sunnah Nabi, ini bisa memudahkan cara kita beribadah. Saya beri contoh gambaran begini, misalnya, kalau dalam sujud apa dulu yang didahulukan, tangan dulu atau lutut dulu? Saya ulangi, yang barusan ngaji di Baitur Rahim mungkin sudah ada jawabannya ya. Kalau kita akan sujud, sunah nabinya tangan dulu atau lutut dulu? Yang yang tangan dulu angkat tangan. Baik. Yang lutut dulu angkat tangan. Baik. Berarti ini yang enggak enggak angkat tangan yang yang tangan yang lutut itu kaki duluan ya? Atau kepala duluan? mari kita lihat ya kalau yang tangan dulu yang tangan dulu itu ada di hadisnya Sunan Abu Daun nomor hadis 841 itu dalilnya Sunan Abu Daud nomor hadis 841 kalau yang lutut duluan itu sama persis di kitab yang sama Abu Daud nomor hadis 714 714 dan 838 jadi sebetulnya baik tangan dulu ataupun lutut dulu itu ada dalilnya. Oke? Okay? Ada tuntunan yang dari Nabi dan dua duanya itu sahih diriwayatkan oleh orang yang sama, Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh sahabat bernama Abu Hurairah. Biasanya, maaf. Yuk kita lihat ya, gambarannya. Biasanya orang yang tidak tahu apakah tangan dulu ataukah lutut dulu atau menemukan salah satu hadis saja yang tidak tahu dengan prinsip Sunnah Nabi pada akhirnya memilih salah satu Tapi karena belum mendapatkan keterangan yang lainnya Muncul potensi keributan di masyarakat Oke okay? Oh ini gak benar, yang benar ini tangan dulu Oh tidak, yang benar itu lutut dulu, dulu. Padahal dua-duanya pun ada Mari kita lihat Hadisnya didiwayatkan oleh Abu Hurairah Yang tangan dulu Itu ada di Abu Daud Jadi tidak ada di Al-Bukhari Tidak ada di Muslim, yang ada cuma di Abu Daud Nomor hadis 841 ini yang tangan dulu. Kata Nabi, idah saja. kalau engkau akan sujud, fala tasjud kemaya berpuluh Jangan sampai engkau sujud seperti duduknya seekor unta. Awas, ini suka kalau tidak tahu bahasa Arab. Biasanya terjemahannya sama saja. Unta itu punya empat nama dalam bahasa Arab. Lihat bagaimana Nabi detilnya menggambarkan bahasa unta. Satu disebut dengan ibil. Afala yang rolona ilal ibili kaifaholikats. Kalau ibil itu artinya unta umum, umum untanya, mau jantan mau betina itu unta. Yang kedua unta jantan namanya Jamal. Apa tertawa? Ada apa Jamal di sini? Kalau itu bukan Jamal yang itu namanya Jamal beda, lain kalau jamal begini itu namanya unta jantan tapi kalau jamal begini ini namanya ganteng oh ganteng ya. jadi selama ini sudah 50 tahun baru tahu artinya ganteng awas, ada jamal ada jamil itu lain kalau jamal itu sifatnya kalau jamil itu orangnya jadi kalau sifatnya sudah dimiliki oleh orangnya Berubah namanya dari Jamal menjadi Jamil Perempuannya namanya Jamilah Ini Jamal, ada Jamil Kalau Unta begini pendek Jamal Yang ketiga Namanya Naqah Di surat Asyab Naqatallahi wasuqiyaha Fakadzabuhu faqaruha Naqah Naqah ini namanya Unta betina yang terakhir namanya ba'irun al-ba'ir atau al-bigal kadang disebut ba'ir kadang bigal wal bigal wal an'amad ba'ir itu itu adalah unta tunggangan jadi unta yang ditunggangi atau unta yang biasanya atasnya disimpan di atasnya itu misalnya barang-barang dagangan itu namanya ba'ir nah di hadis itu yang disebutkan bukan yang ini bukan yang ini, tapi ba'irun unta tunggangan Bapak Ibu tahu tidak kalau unta tunggangan itu duduknya seperti apa kalau unta tunggangan duduk itu biasanya ditekuk dulu depannya, depannya ditekuk biasanya lebih kecil, lebih kurus yang depannya, ditekuk baru kemudian dia duduk dengan santai nah, hadis yang pertama nomor hadis 841 mengatakan jangan duduk seperti unta. kan Kemudian waliyadu yadaihi qabla rukbataihi dahulukan tangannya sebelum lututnya. itu hadis yang pertama. Yang kedua, masih di Abu Daud nomor hadis 714 dan 838. Justru di hadis ini meminta mendahulukan lutut dulu baru tangan. Unik ya? Di sini tangan dulu kemudian lutut di sini. Lutut dulu baru baru tangan. Ternyata di antara hikmahnya tadi Memahami sunnah Nabi secara komprehensif ini Kalau sudah tahu dua-duanya Ternyata hikmahnya Nabi ingin memberi kemudahan kita dalam beribadah Dalam sujud Ada orang yang ketika sujud itu maaf Ketika sujud dia tidak mampu Mendahulukan lututnya dulu, bisa dengan tangannya Ada yang begitu Jadi ketika sujud dia dahulukan tangannya Baru kemudian lututnya Ada yang tidak bisa dengan kedua tangannya dulu bisanya lututnya dulu, silahkan Yang keliru itu yang kepalanya duluan Itu yang salah Tapi kesalahan utamanya sebetulnya, bapak Allah. Kesalahan utamanya itu salah dalam membaca hadis. Sebetulnya ketika Nabi mengatakan ini, Nabi tidak ingin sedang mengatakan bukan ingin mengatakan tangan duluan kaki duluan, bukan. Nabi ingin mengatakan jangan seperti unta sujudnya. Unta itu ketika digambarkan lewat hadis ini bahasanya menggunakan fi'il mudhari, yabruk. Dalam gramatikal bahasa Arab yang buruk ini, fi'il mudhani ini, ini menunjukkan lid dilalati alal menunjukkan kepada cara unta itu kalau duduk santai sekali. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ada unta tunggangan mau duduk, dia tekuk dulu satu. E, bukannya sambil senyum-senyum kan? Kelihatan giginya gitu. Tekuk. Baru setelah dia duduk, dua-duanya ditekuk gitu kan? Nah, yang dimaksud itu baik tangan dulu ataupun dua lutut dulu, jangan santai sujudnya. Seperti unta Misal kita mau sujud dengan dua lutut dulu Allah. Atau saking malasnya tangan dulu kita dahulukan Allahu Akbar Itu yang dimaksud Jadi bukan karena tangan duluan Bukan karena lutut duluan Mau lutut dulu silahkan, mau tangan dulu Silahkan yang keliru itu ketika terlalu santai Dalam sujudnya Itu maksudnya Jelas ya? Saya akan cepat dulu selesaikan Yang terakhir ini adalah rafuul ikhtilaf fil ibadah. Rafuul ikhtilaf fil ibadah. Meminimalisir perbedaan-perbedaan ketika kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Jadi orang yang tahu sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasanya enggak pernah ribut. Tidak pernah berselisih. Karena di antara sunah Nabi itu adalah maaf ini yang paling tinggi. Sunah Nabi yang paling tinggi itu adalah akhlak. Hati-hati. Sunah Nabi yang paling tinggi adalah akhlak, Jadi kalau ada di antara kita, maaf misalnya, dalam keasihannya salatnya bagus, takbirnya sesuai Nabi, sujudnya sesuai Nabi, tapi senang berselisih dalam hidupnya, itu pun mengikuti sunnah Nabi tapi menepikan sunnah yang lainnya, clear? Ya? Nah di antara yang terakhir itu adalah meminimalisir perbedaan dengan kita belajar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa menggali mana yang menjadi ibadah, mana yang menjadi tuntunan muamalah, dan bagaimana menampilkannya dalam kehidupan kita. Itu mukadimah kita sampai di hari ini dulu. Nanti insya Allah mulai pertemuan selanjutnya kita akan mulai dari mulai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana bangun dari tidurnya jadi dari bangun sampai tidur lagi Bagaimana nabi bangun Apakah langsung wudhu ataukah duduk dulu lalu kenapa baca doa apa yang dibaca Alhamdulillah illazi. kenapa setelah bangun tidur Alhamdulillah setelah sholat justru astagfirullah Bagaimana kemudian beliau wudhu apa yang dibasuhnya setelah itu bagaimana sifat tahajudnya bagaimana menunggu adat adat fajarnya atau subuhnya? Bagaimana dengan istrinya saat itu dilakukannya setelah itu kita akan terus bahas sampai dengan beliau tidur lagi sallallahu alaihi dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Saya berhenti dulu sampai di sini. saya persilakan bila ada yang ingin bertanya atau ingin melengkapi uraian kita, saya persilakan ada waktu 5 sampai 10 menit. Silakan Pak jadi bagus sekali, saya ingin pecah dulu pertanyaan ini kepada tiga bagian utama yang pertama ada sanjungan, ada sahabat bertanya pada Aisyah, bukan Siti Aisyah Pak, ya? bukan Siti Aisyah, tidak pernah tersebut dalam riwayat itu Siti Siti Khadijah, Siti Aisyah ya? apa artinya Siti? Siti itu asalnya sebetulnya nenek ya. asalnya nenek sebetulnya sama dengan Jadda jadi ada Jadda, ada se -se Siti kalau Jadda itu ada makna khususnya jadi kenapa nenek dan kakek, nenek disebut jadah, kakek disebut jad. Jad itu orang yang punya perhatian yang dalam. Cucu disebut dengan hafid yang menerima perhatian yang dalam. Sebab kenapa berubah dari abun menjadi jadun, dari umun menjadi jadah. Karena memang kalau sudah jadi kakek dan nenek, itu lebih sayang lebih dalam perhatiannya. Pada cucunya melebih anaknya. kalau Makanya di luar namanya menjadi jadun, jaddan. Orang yang sudah pernah punya perhatian yang sangat dalam dan kuat. Jadi jangan heran kalau misalnya, maaf, bapak lagi capek tidur ada anak datang misalnya itu bisa marah. Tapi cucu datang minta mainan hari itu juga diberikan ya, Itu jantun sifatnya. Nah, kemudian bertanya pada Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Kata Aisyah dijawabkan akhlakul Quran. Akhlak itu Quran. Kemudian mengutip dalam surat uh, <coughs> Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh Muhammad engkau memiliki pribadi pribadi yang mulia. Kenapa digambarkan dengan Quran? Saya ingin bahas dulu ini satu. Coba Bapak buka dulu surat Al-Ahzab, surat ke <tuh> 33 ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 33 ayat 21. Ibu bapak sudah hafal suratnya ayatnya? Laqad kana lakum fi Rasulillah. Kita bacanya uswah. Tapi kalimat itu bisa dibaca dengan dua kata. Bisa dengan uswah, bisa dengan iswah. Jadi kalau kita baca riwayat qaul, riwayat Hafs, e, Hafs membaca dengan uswah, riwayat Qalun dan Warash membaca dengan iswah. Lakadkanlah kum fi rasulinnahi iswatun hasana iswat ada tidak bedanya antara iswat dengan iswat sebetulnya sama-sama teladan cuma lihat ya kalau iswat harokatnya di atas di bawah kalau iswah di atas di bawah baik ini ilmu dalam bahasa Arab biasanya harokat itu kalau berada di atas itu menunjukkan sesuatu yang tinggi yang besar yang sulit kalau berada di bawah itu menunjukkan sesuatu yang ringan, yang rendah Yang ringan kan sudah diambil ya di bawah itu Ini ingin memberi isyarat bahwa Nabi Muhammad itu Saking mulianya akhlaknya Jangankan yang tinggi-tinggi Yang kecilnya pun jadi teladan Jangankan yang tinggi yang kecilnya pun jadi teladan Senyumnya jadi teladan Makannya jadi teladan Jalannya jadi teladan Dan siapapun yang pernah bergaul dengan Nabi Itu selalu jadi teladan Bahkan musuhnya pun jadi teladan musuhnya ada orang yang teladannya cuma di satu sisi saja tapi Nabi Muhammad Alaihi Wasallam kenapa disebut akhlaknya Quran sedemikian tinggi, yang kecilnya pun iswah, yang kecilnya itu sudah jadi teladan itu yang pertama yang kedua bagaimana kita kemudian melatih itu untuk hadir di dalam diri kita dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita yang pertama perlu dilakukan adalah tunggangi ayat-ayatnya jadi Bapak kalau ingin misalnya beramal seperti Nabi, keluarkan ayat-ayat Qurannya Bagaimana kita harus berjalan mencari makan, bekerja dulu jangan jauh-jauh Bagaimana bekerja seperti Al-Quran, buka Al-Baqarah 168 172 Dilihat di situ bagaimana bekerja kita, bagaimana Nabi mengajarkan Setelah semuanya dicatat, jatah, imbangi dengan ibadah Nilai ibadah ini nanti, hati-hati ya Bukti keberhasilan ibadah itu nampak pada akhlaknya Awas, ini ini saya garis bawahi dengan kuat seseorang yang bagus ibadah ritualnya itu tampak pada akhlak gitu. jadi kalau kita mengklaim diri misalnya sholat sesuai sunnah, puasa sesuai sunnah tapi akhlaknya tidak baik, tidak seperti nabi ada yang keliru dengan ibadah kita ada yang keliru contoh pertama kata Quran, orang sholat itu tidak mungkin mencuri orang sholat pasti jadi orang baik tanha ibu tahu tidak artinya faksha faksha itu gosip ghibah Pornografi, porno aksi, membicarakan orang lain Itu faksa Jadi kalau ibu misalnya rajin sholat, sesuai sunnah Bagus, tapi senang membicarakan orang lain Senang gosip, itu ada yang salah dengan sholatnya hmm. Saya tidak pak Alhamdulillah, tidak seperti ibu itu tuh ah sama aja <tik> Bapak juga sama pak ya, Mencuri itu, itu mungkar bohong itu mungkar, korupsi itu mungkar jadi kalau sekarang ada orang sholatnya bagus kelihatannya, tapi dalam akhlaknya itu tidak baik, ada masalah dalam dalam sholatnya hati-hati kenapa saya sampaikan ini karena Nabi pernah memberikan peringatan keras, hadis muslim nomor hadis 5611 muslim nomor hadis 5611 hati-hati kata Nabi ada umat Nabi nanti yang saat di dunianya rajin sholat rajin puasa, rajin zakat ternyata masuk neraka ternyata masuk neraka apa sebab saat di dunianya dia rajin sholat tapi rajin juga berselisih dia rajin zakat tapi rajin mencela. pernah haji, rajin omrah, tapi juga rajin berkelahi, rajin ribut dengan sesamanya itu disebut oleh Nabi sebagai orang yang bangkrut, muflis atau dulu muflis, tau kan ke orang yang bangkrut kata Nabi, itu orang yang sholat tapi juga berselisih orang yang zakat tapi juga bertengkar yang terakhir, saya pecah yang terakhir tentang cara berpikir kita diminta oleh Al-Quran ditegaskan oleh Nabi untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang cerdas dengan cara yang cerdas karena nanti Quran dan Sunnah itu ada yang menunjukkan langsung dengan prakteknya ada yang nilainya saja, normanya contoh begini misalnya sholat itu sholat itu ibadah ritual, ditunjukkan langsung oleh Nabi bacaannya ada kemudian dari situ juga tata caranya ada karena jelas Nabi mengatakan gak usah kreatif solu kamar wa itumu Cukup salat lakukan sesuai kalian melihat Melihat aku Maaf bapak ibu Kalau ibadah itu rumusnya hanya satu Jangan dilakukan kecuali ada dalilnya Jangan dicari larangannya Al asdu fila ibadati haramun Asal ibadah itu tidak boleh dilakukan haram Hatta yadulat dalilu ala amriha Sampai datang dalilnya untuk Memerintahkannya Jangan dicari larangannya uh, Salat subuh Tadi berapa rokan? Boleh gak tiga? Kan tidak ada larangannya Coba cari di Quran Ada enggak salat subuh dilarang tiga rokaan Kan baik gitu ya ini Ibadah itu jangan dicari Jangan dicari larangannya Cari perintahnya Di antara hikmahnya adalah Untuk memudahkan kita supaya beribadah Beribadah dengan nyaman. Kalau kita tambah-tambah kita yang susah Contoh takbir sudah benar begini Sesuai Nabi Allah Akbar disimpan di dada Aduh ini kayaknya kiri duluan Tidak enak sama Allah saya dahulukan kanan aja dah. Allah. Semakin kreatif semakin susah ibadahnya, tidak usah kreatif. Tapi kalau urusan dunia yang dicari kebalik larangannya jangan perintahnya. Kalau kita cari nanti perintahnya tidak akan bisa kita hidup dalam dunia susah hidup. Contoh misalnya, baru keluar dari sini ada tukang cendol, mau makan cendol, ada enggak dalilnya? Makan di padang dulu, ada enggak dalilnya? Ah, bagaimana bisa beraktivitas susah? Nah, kalau sudah jelas petunjuknya tidak usah kreatif. Tapi kalau ada normanya, itu artinya diberi kemudahan dalam mengimplementasikannya. disitulah turun ayat Quran supaya kita berpikir. Afala tatfakkarun, afala tadabbarun. Ada kita bertafakur, ada kita bertadabbur, di situ kita cara, eh, meram, meramu semua ayat ini, kemudian dalil-dalil hadis ini diramu dengan cara berpikir yang cerdas, tampilkan dalam kehidupan kita. Contoh begini, maaf ya. Kalau berpakaian Nabi pernah tidak menganjurkan pakai pakaian ini, ada enggak? Tidak ada Nabi tidak pernah mengatakan kamu harus pakai jubah Kamu harus pakai B, C, D dan sebagainya Dalam berkendaraan kamu harus naik unta. Tidak pernah begitu Tapi yang diajarkan oleh Nabi selalu nilainya Kalau berpakaian, pakailah yang rapi Pakailah yang bagus dengan wangi-wangian Kalau berkendaraan, berkendaraan dengan cara yang baik Baca doa, nilainya Itu untuk menyampaikan kemudahan dalam beraktivitas. Coba kalau Nabi mengatakan misalnya dalam sunnahnya Seorang laki-laki itu harus menggunakan jubah Wah sibuk itu sedunia pakai jubah terus ke kantor pakai jubah sini pakai jubah tidak semua iklimnya sama diberikan nilainya nah disitulah cara berpikir kita dengan cerdas nah cara memadu dan meramu semua cara fikir ini Quran meminta sesuaikan rambu-rambunya dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah jangan terlalu melewatan jangan terlalu lebih contoh misalnya sekarang maaf ya pernah dengar aliran liberalisme ya yang gaduh-gaduh itu ada yang liberal ada yang mengatakan plural soalnya Islam itu susah gitu soal Islam, Islam, Islam itu banyak padahal sederhana sekali kerjakan ini tinggalkan ini kenapa harus kita tambah-tambah hati-hati al-Baqarah ayat 204 ini terakhir dari jawaban ini wa minan nasi man yu'ajibu qawlu'u fil hayati dunya, wa yushidullaha alama fi qalbihi wa huwa aladdul khisam kata Allah hati-hati kita akan temukan sekelompok orang yang kalau bertutur itu kata-katanya indah sekali, bagus. Jadi retorikanya memukau. Kata-katanya bagus. Wa yushidullaha 'ala ma fi qalbi wa 'aladul khisam. Bahkan kadang-kadang mengatasnamakan Allah, demi Allah. Ini seperti ini Qur'annya begini, sunahnya begini. Wa huwa 'aladul khisam, padahal seluruh isi yang disampaikannya itu berkebalikan dengan hal yang sesungguhnya. Tapi orang ini wa idza tawalla sa'a fil ard yufsida fiha wa yuhlikal khals. Kalau pergi kemanapun Selalu kata-katanya itu tidak baik Merusak Cara berfikirnya merusak Penyampaiannya juga merusak Kalau diingatkan wa lahu taqira, la Merasa yang paling hebat Yang paling benar Karena itulah kalau kita menemukan situasi yang demikian Yang terakhir Quran memberikan parameter Coba perhatikan Ibu bapak tolong ya Ini kata-kata terakhir saya tolong diingat Perhatikan siapapun yang menyampaikan materi kepada kita Jangan semua kita ambil kita harus petakan mana ini ustad mana ini da'i, mana ini mubalik mana ini ulama, itu lain kalau bertanya masalah hukum, jangan bertanya kepada mubalik itu salah yang di TV-TV itu, itu bukan ulama, itu mubalik namanya, jadi kalau kita berkonsultasi masalah hukum pada mereka jawabannya pun akan keliru, akan salah jadi kalau berkonsultasi masalah hukum, tanya pada ulama, datang kepada MUI tanyakan bagaimana hukumnya ABC dan seterusnya, kalau hanya sekedar ingin pencerahan, silahkan kita dengar dari mubalik, da'i dan seterusnya, saya kira jelas ya jadi yang baik itu ambil, yang jelek itu kita tinggalkan. Saya kira itu saja rumusnya. Ada yang lain? Silakan Pak. Masalah surga, Pak Ustad. Tadi ada. tiga tiga kan banyak hanya satu aja bisa masuk alhamdulillah enggak terlalu sulit ternyata jadi sulit buat perjalanan itu yang kedua ya satu lagi ya tadi dikasih contoh yang sangat bagus ya ee, ini nabi kebiasaan nabi tiap hari Bapak kan aja gitu ya anggap aja pengantin baru tiap hari ya. baik cukup itu? Cukup. yang pertama begini ada pertanyaan apakah surga itu sedemikian mudahnya Allah memberikan tawaran kepada kita dengan berbagai alternatif amalan tadi ada yang taman surga dengan tahajud kemudian dengan mencoba <coughs> banyak beristighfar, memaafkan dan sebagainya yang kedua, ada yang disinggung tadi tentang budaya memaafkan orang lain yang dibalas oleh Allah dengan surga yang rumahnya seluas langit dan bumi ingin saya sampaikan dulu, kadang-kadang Quran mengungkapkan bahasa metafor satu begini ungkapan seluas langit dan bumi itu itu untuk menggambarkan balasan bagi orang yang memang memiliki jiwa yang lapang bukankah perihal memaafkan orang dan menahan amarah itu itu adalah tanda bagi orang yang memiliki kelapangan jiwa ya? orang yang jiwanya lapang hatinya luas diganti oleh Allah dengan tempat yang lebih luas lagi dari keluasan hatinya tapi pertanyaannya sekarang yang dianggap mudah ini dalam prakteknya sebetulnya mudah atau tidak kadang-kadang ya. menunaikan maaf ya memaafkan orang lain kadang-kadang lebih sulit dibandingkan menunaikan tahajud di malam hari bila tidak memiliki kelapangan dan keluasan jiwa kita nah, oleh karena itu pernah ada satu kisah ada seorang sahabat datang kepada Nabi ya Rasulullah ajaran ajarakan aku amalan yang bisa aku lakukan mudah kata Nabi Latar Bob jangan marah itu aja ya itu aja Begitu berangkat keluar dari Nabi Di jalan ada yang ganggu Begitu mau marah, lihat, jangan marah Sampai di rumah ada masalah dengan keluarganya Mau marah, jangan marah gitu. Dia tunggangi itu pun, itu perjuangannya tidak ringan itu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan Amalan yang didawamkan oleh sahabat Bukan berarti menafikan amalan yang lainnya Tidak Pemuda yang tadi itu pun itu pun tahajud Tapi tidak serajin sahabat yang lainnya Dia juga puasa sunnah tapi tidak serajin yang lainnya baca Qur'annya baca Qur'an Pak punya agenda tiap hari itu baca tapi tidak selancar yang lainnya tapi maksud dari gambaran tadi adalah dia punya amalan yang diandalkan di hadapan Allah itu yang memang bisa dia lakukan dipilih salah satu itu disilahkan Bapak misalnya mulai hari ini kalau ingin ke rumah kira-kira diantara itu apa yang paling mudah kita lakukan ayatnya itu ada empat Pak ya satu gemar membantu baik bisa lapang ataupun sulit yang kedua menahan amarah yang ketiga wala afina alinas, memaafkan orang lain dan yang keempat wallahu yuhibbul muhsinin banyak-banyak berbuat baik. Jadi kalau Bapak ingin punya rumah di surga tadi pilih di antara yang empat itu mana yang bisa dilakukan? Satu. Yang kedua, masalah tadi misalnya itu kan baru pengantin baru, Pak. Kalau sudah lama-lama itu kan biasanya menurun ya, menurun kualitasnya. Nah, sekarang justru itu kita berkumpul belajar untuk memperbaiki itu. Untuk melihat bagaimana kita kan sekarang ingin sesuai sunnah Nabi ya. Ingin makan sesuai Nabi Ingin minum sesuai Nabi beraktivitas sesuai Nabi Ayo kita buktikan dalam kehidupan kita Kalau kita cinta dengan Nabi Kita mulai dari sekarang Mulai dari pelan-pelan Dan sebagainya Saya kira jelas Pak Tapi ingat maaf ya Maksudnya juga adalah Tolong garis bawahi Maksudnya juga adalah Melakukannya dengan cerdas Kalau sudah punya pembantu Maaf misalnya saya ini bolong Pakaian saya bolong Saya mau jahit Saya tidak bisa, bisa jahit Jangan maksa sendiri Maksudnya pergi ke tukang jahit sendiri, sampaikan bajunya, biarkan dia yang jahit, kan? Jangan kita enggak bisa jahit, kita paksa-paksa jahit, hasilnya enggak bagus juga, gitu kan? Nah, itu keliru juga dalam pelakonnya. Kita jelasin. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Suhu Allahumma bihamdika syadzwan taidahilantasyukruka tubuilaik. Wa aakhirudzawanan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.